Nah ini foto diva ketika baru saja dilahirkan Ibu mengandung diva selama 9 bulan di dalam perut ibu Setelah 9 bulan di perut ibu Akhirnya diva lahir Keluar dari dalam perut ibu Setelah usia Diva satu tahun, Diva kecil mulai belajar jalan. Dan ketika Diva lapar, ibu selalu siap menyuapi Diva dengan bubur. Kok makannya bubur? pupuskan Kanopus, aku kan masih kecil, jadi makannya bubur Iya Pus, karena Diva belum bisa mengunyah makanan Ketika Diva kecil sedang sakit, ibu segera membawa Diva ke dokter Ibu sangat menyayangi Diva Diva juga sayang ibu Allahu Akbar, Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Diva sayang ibu dan ayah, Diva akan berdoa untuk ibu dan ayah. Apakah Diva sudah hafal doa untuk orang tua? Sudah Bu, doanya seperti ini. Robbi, firli waliwalidayya warhamhuma kama yani Ya Allah ampunilah aku ibu bapakku dan kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil Amin Teman-teman pasti sayang sama ibu dan ayah Teman-teman harus mendoakan mereka. Ayo kita ulangi dan hafalkan doa untuk ibu dan ayah kita. Doa untuk orang tua. Rabbifirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shoghiro. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku dan kasihilah mereka keduanya.